Saya mau nanya kalau saya selesai sholat terus sujud gitu Pak kan ada jadilnya e, kalau sujudlah kamu dan terbanyaklah doa gitu Itu gimana Pak? Kenapa? Gak setelah selesai sholat terus saya sujud terus berdoa gitu Pak Setelah sholat kemudian kita sujud? Iya Pak Iya, sujud di luar sholat maksudnya Pak ya? Iya Pak, di luar sholat selesai, mm -hmm. selesai, selesai salam gitu Pak Baik, cukup Pak ya? <tuh> iya Pak, makasih Jelas ini perkara yang tidak pernah disontohkan Rasulullah SAW kalau ada orang ya antum berkata bukankah ya sujud itu sedekat-dekatnya hamba kepada Allah? Ya akhi. Yang betul hadis itu sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajid. Ya sedekat-dekatnya -dekat seorang hamba kepada rabb adalah ketika sujud. Ya maka perbanyaklah doa pada waktu sujud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Pemahaman hadis ini harus difahami dengan pertama perbuatan Rasulullah, yang kedua pemahaman para sahabat. Demikian pula pemahaman para tabi'in bagaimana mempraktekannya. Ya. Tidak pernah ada satupun pemahaman dari para sahabat, tidak pernah pula praktek dari Rasulullah, kalau setelah sholat, dia ya kemudian sujud, lalu berdoa lama. Tidak ada perbuatan itu. Sebab kalau lah itu ada, pasti dinukil kepada kita. Maka ia melakukan perbuatan itu setelah sholat kemudian kita sujud lalu berdoa lama-lama adalah perkara yang bid'ah ah jelas yang diada-adakan dalam agama ini. Ya, Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi apa? Yaitu sujud dalam sholat. Ya. Karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka cukup dengan apa yang telah disyariatkan. Jangan kita membuat-buat suatu perkara yang baru. Nah.